Ilaban sre wirawiri kaya top iki lho, weleh. Parkir wae Bro. Sumpah mumet ndasku. Wis tengeng. Halo, Bro. Halo, silakan, Bro. Silakan. Telas ra rewel. Ya Allah, ya Allah, akan saya ingat-ingat pengajian di Denpasar malam hari ini. <gülüyor> Sejarah pengajian di Denpasar, Kyai tersiksa dengan ulah panitia. <gülüyor> <gülüyor> ingat cerita bapak ibu. Hi, hi, hi. İki ini jadi pengajian opo demo. Tante baik bro, ya. Ohnya saya janji kalau ada pengejian lagi besok tahun depan di Bali, saya minta di lapangan. Setuju? <tuk> Pak Takmir, tolong dicatat, ya. Sampai nggak dicatat, besok akan ada demo. Takmir. Nah, sekarang lagi marak demo, demo apa bu? Demo DPR, mahasiswa demo DPR tapi mohon maaf bagi para pendemo demo lah yang santun jangan narogan, jangan bakar-bakar ban tunjukkan bahwa kalian adalah para pendemo yang luar biasa dengan akhlaknya, gak harus kemudian lempar-lemparan batu sekarang demo ke DPR niatnya apa lempar jumroh, kan bahaya itu <tuh>. ditanya kamu kemana nak, kalau di gedung DPR ngapain, haji kok gedung DPR, iya lempar jumroh Emangnya di DPR banyak saya tanya, Banyak wong banyak koruptornya kok. Dibilang. Kan kasihan teman-teman polisi, kasihan teman-teman tentara, betul? Betul. Tapi polisi Indonesia sekarang luar biasa mengamankan demo dilempar batu. Yang masuk ambulan batunya. Wuh. Keren, keren. Luar biasa dan ya. Oh, bukan hanya sunar Rasul. Saya kalau masuk kamar wis opo meneh Iki ngaji saja Kepada <gülüyor> <gülüyor> Nadir Masjid Darussalam yang terhormat Bapak Haji Samusul Hadi. Kepada soundman untuk micabelnya dimatikan. Terima kasih. Sekali lagi pada soundman Mikabelnya dimatikan. Bapak dan Ibu sekalian merupakan puncak acara pada malam hari ini, peringatan Muharram 1441 Hijriah. Merajut ukhua, menuai berkah, İslam yang rahmat edil alamin, Demi Tuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang terhormat al Mukarrom Gus Miftah, Maulana Habibur Rahman. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, Mari kita dengarkan bersama ceramah beliau, Dan ditutup dengan doa. Doa akan dibacakan oleh Ustadz al Mukarrom Kyai Haji Nurhadi Al-Hafid. Kepada Gus Miftah, Disilakan. Allahuna salla Allahu salla Muhammed Allahu akbar Allahu akbar Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kasihran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal Wa na'udhu min ahwali ahli dalal Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim Ala habibina wa safi'ina Wa nuri kulubina sayyidina wa mulana muhammadin Asliyil Jamal wa Mamba'il Kamal wa Musta'udil Jalal wa Ala Alihi wa Sobiil Hudui wal Asol Amma Badu. Hadrotal Muhtaromin, para Masayikh, para Kyai, para Habaib, para Alim, para Ulama, tamir masjid yang sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Ada sahabat saya Pak Buku, Komandan Kodim. Dan rem dan dim dan ramil kalau saya dan cok jaran <SILENGALAN> serta seluruh warga masyarakat kaum muslimin wal muslimat jamaah masjid <SILENGALAN> <SILENGALAN> di atas masjid Darussalam Ubung Rahimakumullah. Coba semuanya sama-sama tertib. Pilih saya duduk apa berdiri? Yang jawab paling keras berdiri pasti ibu-ibu. Karena pada dasarnya ibu-ibu suka yang berdiri. Saya juga heran malam hari ini coba yang ini duduk, yang ini duduk tolong sama-sama jaga ketertiban duduk banser ngatur lalu lintas tapi sempritannya nggak usah bunyi canggamu cerewet malahan itu coba sempritannya nggak usah disemprit-semprit kesalahan bukan pada jamaah tapi pada panitia Mudah-mudahan berdesak-desaan malam hari ini merupakan gambaran kita besok berdesak-desaan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan duduk dengan nyaman, walaupun tidak ada tikernya, nggak apa-apa. Coba yang di sana jalan dikasih, jangan mengganggu ketertiban. Tapi tolong sempritannya, oh cangkemeh kan? Sempritannya nggak usah bro malah kayak bakul es Coba dikasih jalan duduk dengan tertib Walaupun gak dapat tikar nggak apa-apa Yang duduk di aspal di jalan saya doakan pulang dari pengajian insyaallah little body Sampai itu little body siliti gatel kelebon wedi insyaallah Coba yang di sana Sallu ala Nabi Muhammad Siap untuk tertib Siap untuk mendengarkan pengajian? Ya. Karena berdesak-desakan maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Shalawat <SILENCIO> <nabi> Muhammad. <SILENCIO> Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema malam hari ini Muharram 1441 Hijriah. gua ganteng men Oh, gambarku. <SILENCIO> insyaallah idola para janda ada janda di sini. saya juga heran banyak orang tua kok jilbabnya pink alah alah rapantes jilbabnya pink jangan-jangan sempaknya yo pink Sesuai dengan tema kita malam hari ini, merajut ukuah menuai berkah Islam yang ramah demi ketauan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga semuanya diakui sebagai umatnya Rasulullah. Amin. Maka Alhamdulillah Alamin. Karena saya ingin diakui umatnya Rasulullah. Hari Selasa saya baru pulang umroh. Karena kecintaan saya kepada umat Rasulullah, saya pulang umroh tidak langsung ke Pondok. Langsung tablek akbar di Semarang, malam Rabu. Dihadiri 25 ribu jamaah. Dari Semarang langsung Makassar tadi malam. Dan hari ini ke Denpasar. Besok saya harus ke Surabaya. Jadi mohon maaf, hidup saya itu apa-apa cukup, yang, sat, yang kurang cuma satu. Apa? Kelon. Karena saya nggak pernah bawa istri bu. Eh, menengok cangkemmu menengok. <guluh> saya sabar. Mudah-mudahan yang bisa duduk dengan tenang sebelah sana depan ruko saya doakan masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat habis pengajian. Amin. Saya mohon maaf Pak Takmir. Sebenarnya ini sakit banget karena saya kena penyakit trikoli. Trikoli itu bahasa desone tengeng. <gülüyor> Tapi kalau ngomong tengeng ini ketok desa banget. Apa trikoli? Jadi ini sakit banget ini. Tapi karena keadaan seperti ini mudah-mudahan tahun depan kita bisa pengajian di lapangan. Amin. <gülüyor> Tolong menjadi perhatian para takmir. Setuju? Betul. Ngeyel kerok kumis ya, ya sudah doakan mudah-mudahan takmirnya panjang umur evet. Artinya orang sedunia mati takmirnya hidup sendiri <gülüyor> Begitu kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Di kota Madinah itu ada tokoh terkenal Namanya siapa? Abdullah bin Ubay Dan anda evet. jangan salah Walaupun orang ini namanya Abdullah Dia bukan orang Islam Dia bukan orang Islam Makanya ketika Mas Dedi masuk Islam dia tanya sama saya Gus apakah orang masuk Islam itu harus ganti nama Saya jawab tidak Tidak harus ganti nama Kayak apa menaikah ya Ayo yang pengajian yang mendengarkan telinganya bukan mulutnya Kalau kamu bengok saya bengok namanya bengok-bengokan yang cerewet itu biasanya perempuan tapi di denpasar lucu, lanang gitu berarti wong lanang cangkem, wedok, mulai nganggokotang baik willi. maka saya ulangi, Abdullah bin Ubay itu bukan orang islam maka ketika mas jadi korbuser tanya sama saya Gus, apakah saya harus ganti nama? tidak tidak orang masuk islam tidak harus ganti nama Katakanlah ada orang Bali tetap menggunakan nama Made enggak apa-apa. Saya tadi ditanya sama kepala desa di daerah Sanur. Kalau saya jadi orang Bali nama saya apa, Pak? Dia bilang Gus Miftah Emanuke gede. Oh, kurang ajar ya. <gülüyor> <gülüyor> Akhirnya apa? Kedatangan Rasulullah yang tadinya Abdullah bin Uba ini menjadi tokoh di kota Madinah merasa tersaingi. Kenapa? Karena yang dahulunya orang Madinah mengidolakan Abdullah bin Ubay, begitu kedatangan Rasulullah, akhirnya mereka mengidolakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan semua yang hadir ini semuanya mengidolakan Rasulullah. Amin. Amin. Karena dikatakan Yusarul Maru Maaman Ahaba, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini karena mencintai Rasulullah. Wallah besok di Padang Masar kita akan kumpul bareng Rasulullah. Amin. Anda datang ke sini karena cinta dengan kiai. Yakinlah besok di hari kiamat kita akan bersama-sama para kiai. Amin. Walaupun Anda tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai itu jauh lebih baik daripada kiai mambu. Akhirnya apa? Orang-orang mengidolakan Rasulullah Abdullah bin Ubay merasa tersaingi. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay memprovokasi penduduk Madinah untuk supaya apa? Orang Madinah membenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam prinsipnya mohon maaf, kalau Anda berjuang siap-siaplah untuk dibenci kalau anda berjuang siap-siaplah untuk dibully karena Allah tidak pernah menjanjikan orang berjuang itu mudah, kenapa? karena berjuang itu pasti berat nah, kalau ambulan kalah aku iklan, iklan coba dikasih jalan ambulannya Yo, awas hati-hati Insya Allah akan saya catat di buku tulisan harian saya ini pengajian paling mengesankan sedunia jadi saya akan cerita besok sama anak cucu saya saya pengajian ada bis saya pengajian ada ambulan Subhanallah dan para jomblo ini luar biasa aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi uwi <laughs> ya silakan duduk jangan sampai bokongnya keserempet mobil ya jadi saya ulangi yang namanya berjuang itu pasti berat yang namanya berjuang itu pasti tidak mudah siap-siap dicaci maki siap-siap dibuli siap-siap dihina, siap-siap dicerca, karena Allah tidak pernah menjanjikan perjuangan itu mudah, maka mohon maaf kalau kemudian hari ini Gus Miftah banyak dibully gara-gara pengajian dilokalisasi Gus Miftah sering dibully gara-gara pengajian bersama para PSK, bersama anak-anak dunia malam, tadi dan di daerah Sanur dibilang Gus daerah sini, mohon maaf banyak lokalisasi terselubung Saya bilang bisa nggak dikumpulkan. Ada orang yang mengatakan kalau Gus Miftah yang datang bisa. Maka saya bilang akan saya sempatkan waktu saya akan saya datangi para PSK yang ada di Bali. Bu, oh, itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa ngajinya berpahala matanya bervitamin? Wah, tolong takmirnya nggak usah ikut saya pengajian di tempat seperti itu. Berat verguso berat. Saya khawatir takmirnya bisa masuk nggak mau keluar. apa yang saya lakukan kemudian banyak dibenci banyak dibully saya katakan coba anda lihat kalau anda posting sesuatu di instagram di media sosial di facebook dan lain sebagainya coba saya mau tanya biasanya lebih banyak komentarnya atau lebih banyak like nya lebih banyak jempolnya apa komentarnya jempolnya pertanyaan saya kenapa kalau kita posting sesuatu di instagram di media sosial lebih banyak jempolnya daripada komentarnya karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya wooo oh no bro tapi kalau versi jomblo beda kenapa lebih banyak like daripada komen karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya Itulah derita para jumblu visabilillah Jadi saya itu kalau cuman dibully sudah terlalu biasa pak Setahun yang lalu pengajian saya dibose VIP klub Bali dibully Katanya saya menistakan agama Enggak saya gagas Hari ini banyak orang cari-cari kesalahan saya Cari kelemahan saya untuk menjatuhkan saya. Saya bilang, ketika kamu dicari-cari kekurangannya dan dibicarakan oleh orang lain tentang kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Wow, Nono bro, santai baik. Kowe lemu kok diharani lemu? Hurra bapak, santai baik. Wong lemu biasanya manu ezi lera. Akhirnya apa singkat cerita Abdullah bin Ubay ini marah dengan Rasulullah Memfitnah Rasulullah kesana kemari Dengan mengatakan apa? Mendatangi penduduk-penduduk Madinah Dia mengatakan Samen kalbaq yakulka kemukkanlah anjingmu Maka anjingmu akan memakanmu Nabi Muhammad dicaci anjing oleh Abdullah bin Ubay Pertanyaan saya Apakah Rasulullah marah? Tidak Eh seng jalan wis santai why, Bro. Serap po? Nah. Uh. Yang di sini agak duduk, yang di sini. Yang di sana agak berdiri enggak apa di atas genteng. <gülüyor> Saya dibilang sama Pak Dandem, Gus, karena ini jalannya mengganggu orang lain maka pengajian 5 menit saja. Oke, okay. Gus. <gülüyor> apa berapa jam bu? wani ngatur-ngatur Kiai Ki Wijeso po Rondo cerewet kalau dilihat dari penampilannya jandai soalnya gue ini ngebas, wah Rasulullah dicaci sebagai anjing dan samen kalbak yakul kulga, anjingmu maka dia akan menggigitmu. Maka kalau kita hari ini dina sama orang biasalah, Rasulullah dicaci anjing tidak marah. Apa yang dilakukan Rasulullah didoakan, ya Allah berikanlah mereka hidayah ya Allah. Pertanyaannya bapak ibu, apakah Abdullah bin Ubay ini mendapatkan hidayah? Enggak. Sampai mati Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam. Tapi anda tahu apa yang terjadi? Doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Benar Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam, tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Maka ketika saya ditanya Gus, apakah Dedi Corbuser itu masuk Islam gara-gara Gus minta dakwahi Dedi? Enggak. Saya tidak pernah mengajak Dedi Corbuser untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? karena Al-Quran mengatakan La fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama makanya kemudian apa Rasulullah datang ke kota Madinah dengan wajah yang menyenangkan, dengan akhlak yang menyenangkan kalau kemudian orang Madinah itu pada akhirnya masuk Islam, kenapa? karena terkesima dengan akhlaknya Rasulullah ini mobil apa mana ini? Bilah bahan sere, virawiri ko yowang <gülüyor> topigi lo bile. Parkir bay top bro. Sumpah mumet dasku. Bu stengen. Halo bro. halo Merhaba. bro Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ya Allah, Ya Allah, akan saya ingat-ingat pengajian di Denpasar malam hari ini. Sejarah pengajian di Denpasar, Kyai tersiksa dengan ulah panitia. Gak apa-apa, yang penting dengan doakan saya mudah-mudahan sehat, tambah istri. Emangnya kenapa? <SILENCIO> saya ditanya apakah Gus Miftah nambah istri nunggu takdir? Kalau memang takdirnya ada insya Allah saya menikah lagi Tapi kalau tidak ada takdir insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri <SILENCIO> Bu, bu, shh, shh. Kalau makan pakai tangan kanan Jangan tangan kiri Uyong ono anak kiai ngaji mangan Emang Kalau dilihat dari penampilannya ini muslimat hmm. Apa bedanya fatayat dengan muslimat? Beda kalau fatayat baunya parfum muslimat Balsem tak ada <gülüyor> Kalau sini kelihatan orang-orang NO Karena sepanjang pengajian cangkeme rokok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> NO <gülüyor> Karena kalau Muhammadiyah nggak mungkin ngerokok Karena Muhammadiyah itu haram Kalau NO makro. Bahkan orang NU untuk rokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Na'amatul udud ba'da dahar. Ya. Orang Muhammadiyah itu mengharamkan rokok kenapa? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu membunuhmu Hamadiyah Bukan membunuh NU no. bukan Tapi alhamdulillah walaupun saya anak Kyai NU saya orang NU NO, dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah merokok Ayo ibu-ibu kalau cari menantu pilih yang rokok apa tidak Tidak jelas kenapa paru-parunya saja dijaga apalagi anakmu Iya yeah. Saya ngaji di Tegal tahun 2007 ditawarin rokok sama dalang entus almarhum dan itu kan santri saya. Tawari udut pakai bahasa ngapak. Ya Allah, enggak enak blas. Pak Kyai iki ya kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Jadi ngerokok itu bahasa ngapaknya ngobori cocot. Berarti bapak-bapak di sana sedang ngobori cocot. akhirnya apa karena akhlaknya Rasulullah ini yang menyenangkan banyak orang Madinah yang akhirnya masuk Islam termasuk anaknya Abdullah bin Ubay singkat cerita bapak ibu ini jadi pengajian opo demo tante wae bro ayo pokoknya oh saya janji kalau ada pengajian lagi besok tahun depan di bali saya minta di lapangan, setuju? <SILENGALAN> pak takmir tolong dicatat ya sampai nggak dicatat besok akan ada demo takmir hmm. sekarang lagi marak demo, demo apa bu? demo DPR mahasiswa demo DPR gara-gara RUU KUHP kitab undang-undang hukum pidana salah satunya apa yang kontroversi seorang suami minta kelon sama istri kok ditolak suami maksa maka bisa dipidana 12 tahun mas kok DPR kurang gawean urusan kelon diatur-atur gua blok tau DPR. betul nggak? aneh tuh ruang weda itu ya mohon maaf jangan pernah menolak permintaan suami istri yang baik itu adalah suami belum minta istri sudah nawari <San> wow. suaminya belum minta sarapan sarapi pagi suaminya belum bangun di dusi wong <San> <San> kancing nabi kan dawoh layanilah suamimu walaupun di atas punggung untak tawani bu bala malam Jumat masuk kamar tawani Oso, bukan hanya suna Rasul saya kalau masuk kamar opo meneh kuwi iki ngaji saja wis iso jangan benar, nolak saya pulang jam 2 malam istri saya tidur saya bangunkan saya bilang beb <tuk> saya minta istri saya bilang saya capek oh, langsung saya bilang kalau kamu capek gampang gimana tak golek ke konco hmm. akhirnya istri saya bilang ya sudah bang nggak jadi capek terus gimana tapi prasmanan saja ya saya tanya apa maksudnya prasmanan buka dewe tutup dewe oke okay, keren aku... maka sekarang kalau saya masuk kamar guyon suami istri itu pahala pahalanya lebih besar daripada etikaf di masjid nabawi maka kalau saya pulang malam jumat buka kamar langsung saya nyanyi tul jaina ora nudul lora pena nudul kroso pena sing di tudul danga danga kok yang diatur kalau DPR ya kok banget toh lagian aneh suami minta merasa dipaksa kalau ke polisi. Kuwi berarti bojo wedok luwe percaya karo polisi daripada karo bojone. Kan pekok. gara-gara maksa akhirnya suaminya dipenjara. Apa yang terjadi? 12 tahun. Istrinya akhirnya apa? Kerja sendiri. Delalah lembur, pulang kemalaman jam 1, penjara meneh karena undang-undangnya di atas jam 12 malam kena pidana akhirnya senglanang mlebu penjara mergau maksa istrinya bercinta istrinya masuk penjara gara-gara pulang kerja kemalaman akhirnya anak-anaknya terlantar di rumah menjadi gelandangan pidana meneh kan goblok akhirnya ini penjara bapak nih mbok nih anak anake piti ini e ngomah dah dipakani melebuh halaman tetangganya Pidana dana-mena akhirnya orang Indonesia mlebu penjara kabah DPR orang nalar gitu. sama sekali gak nalar DPR itu dewan perwakilan rakyat atau dewan pengkhianat rakyat saya nggak paham tapi mohon maaf bagi para pendemo, demolah yang santun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 kasihan teman-teman polisi kasihan teman-teman tentara betul Tuh. tapi polisi Indonesia sekarang luar biasa mengamankan demo dilempari batu yang masuk ambulan batunya uh keren keren luar biasa luar biasa makanya kemarin saya pengajian di Jakarta ketemu Pak Irwasum Mabes Polri Irjen Umar Septono dia tanya sama saya Gusminta apa pandangan Gusminta terhadap polisi Indonesia keren Polisi Indonesia itu sekarang keren, tapi yang paling keren ada dua. Satu patung polisi, dua polisi tidur. Dan yang paling menjengkelkan polisi itu cuman satu. Siapa polisi cilukbal? Lampu merah belok kiri. Iya, tanco, tanco. polisi gaweanin kulek kulek aku. Ada nggak oknum polisi seperti itu? Ada. Nah, aku tahu kok. Sen tak boncengi general Ditilang cilukba Simenya ada ada Sim, surat izin menikah lagi <San> STNK ada Helm ada Anda tetap saya tilang Loh, Salah saya apa dan, Saya bawa helm, bawa sim, bawa STNK Anda saya tilang kenapa? Tutup pentilnya gak ada Hadoh, aduh Ditilang tutup pentil Maka sekali lagi Boleh demo Tetapi tolong yang santuy Yang santun jangan arogan. <SILENCIO> Saya bis bus <SILENCIO> mau truk. Halo halo. <SILENCIO> Yang di dalam bis banten kayak kiai apa badut. Jane? <SILENCIO> <SILENCIO> Allah selalu ala Nabi Muhammad. <SILENCIO> Akhirnya bah anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Ingat ya, jangan pernah memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Wallah, saya tidak pernah memaksa Dedi Korbuser. Saya kenal dengan Dedi Korbuser sekarang 11 bulan, hampir setahun. Dia masuk Islam kenal saya delapan bulan. Tetapi saya tidak pernah sekalipun mengajak Dedi Korbuser untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang terjadi apa? Seringnya diskusi Dedi Corbuzier sama saya soal agama. Dia itu orang cerdas. Mas Dedi itu lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Saya cuman S1 ijazah saja nggak diambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya S.Ag, sarjana agak gimana gitu, kan saya malu Maka pertanyaan-pertanyaan Mas Dedi itu luar biasa Tapi Alhamdulillah banyak jawaban-jawaban yang saya sampaikan kepada beliau Pada akhirnya apa? Beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam Salah satu pertanyaannya apa? Saya kasih tahu sampean Dia tanya sama saya begini Gus, saya mau bilang Cangkembnya aja semperitan baik bro Paget aku Bis maneh. Bisnya sehati, iya. Yeah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bisa aku itu lho, jomblo lihatnya bis aja sehati kok, masa kamu enggak? Hmm. Non mati ketemu bak, namanya Iklab non mati ketemu bak namanya ikhlab masa aku ketemu kamu tidak ijab iya codot codot santai sejumlah jumlahnya kalian pasti akan berakhir amin dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insyaallah gak apa-apa bro jodohmu diatur oleh Allah betul Kalau kamu belum ketemu jodoh berarti kamu yang susah untuk diatur. Ku rungokno kupingmu. Jomblo mesak. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan, masak cintamu bertepuk sebelah tangan? Pi ngopo ya malah ngene iki. Eh nyawang randone. Singga cerita Abdullah bin Ubay ini mati. Anaknya ketemu Rasulullah. Rasulullah, bapak saya mati. sopoli Abdullah bin Ubay. Karena anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. <tuh> <tuh> Apa <Allah> menaiki? <tuh> Lanjut. Lanjut. Anaknya Abdullah bin Ubay yang masuk Islam ini matur sama Rasulullah. Rasulullah, bapak saya mati. Mbok tulung jenengan layak Coba Dan anda tahu Akhirnya Rasulullah mendatangi Abdullah bin Ubay yang mati Padahal ini musuhnya Padahal ini yang membenci Rasulullah Rasulullah datang Coba Rasulullah mendatangi jenazah orang yang memfitnahnya Akhirnya Rasulullah datang Begitu datang dan Anaknya bilang sama Rasulullah Rasulullah boleh enggak mau enggak Rasulullah memberikan syafaat kepada bapak saya. Caranya gimana? Tolong ludahi bapak saya. Jadi kalau hari ini Anda ketemu kiai minta didoakan ke air putih, itu ada sejarahnya. Karena Rasulullah pernah mengajarkan itu. Tapi tak idoni raimu, Kalau didoakan itu ada dasarnya. Akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah meludai bapaknya anak ini. Abdullah bin Ubay diludai oleh Rasulullah. Padahal musuhnya, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya bilang lagi begini, Rasulullah, mau enggak jubah anda saya minta, boleh apa enggak? Untuk apa? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya. Anaknya Abdullah ini mikir kalau bapaknya dikasih kain kafan bajunya Rasulullah maka tidak akan ditanya sama Munkar kan takut dibuka wow coba ikan nabi bi bro, maka kalau ibu-ibu di sini pengen besok kalau mati nggak ditanya Munkar gampang kain kafanmu jangan putih tapi hijau maka anda tidak akan ditanya Munkar kenapa karena dikira lontong. Yakin gak ditanya langsung diuntal tak ada? <SILENCIO> Kemudian yang terjadi apa? jubahnya Rasulullah dikasih dan dikasih, nyoh PN. Apakah berhenti sampai di situ tidak Bapak Ibu? <SILENCIO> Anaknya ngomong lagi sama Rasulullah, kancing Nabi. Mau nggak kamu mensolatkan jenazah Bapak saya? Waktu itu belum ada larangan untuk mensolatkan jenazah orang kafir hampir saja Rasulullah sholat Umar mendatangi Rasulullah kancing Nabi dia orang kafir loh masa anda sholati? apa jawaban kancing Nabi? Umar selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan sesaat sebelum Rasulullah sholat turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah yang bunyinya apa? wala tusollih ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad Mendoakan Mensolatkan Orang yang mati salah satu diantara mereka Dan janganlah kamu berziarah Di atas kuburnya Tapi gobloknya orang sekarang Salah memahami ayat ini Seolah-olah Mati ki oleh. Padahal yang dimaksud jangan kamu sholatkan siapa? Satu jenazah orang kafir, dua jenazah orang munafik. <tuh> kalau dia Islam, dia iman, kalau mati tetap disolati. Lah ini banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Katanya ayat ini merupakan larangan mendoakan orang mati. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok biasanya uang-uang ini dolanya kurang ngaduh turunnya kurang bengi koncoknya kurang okeh kopi ora ono. <tuk> saya cuman bilang kopinya enggak ada, ada susu, Pak. eh Malah kurang ora ngajar rondone. Susune wonten ora ngajar ta? Rondho, rondho. Wah, saiki bakul kerupuk liwat. Ya Allah, ya Allah. Sejarah tenan iki. Apa? Ada kopi? Oh, enggak ada malah ngomong susu saya kalau kopi, kopi saja jangan kopi susu karena kopi susu itu membingungkan kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu selalu <Susur> <Susur> <Saluhuala> nabi Muhammad <Susur> coba sebelum saya lanjutkan secara cerita ini, hijrahnya Rasulullah ini jangan sampai kemudian kita menafsirkan ayat hanya sesuai dengan kepentingan dan kemauan akal kita ingat manfa Al quran biro'yi fal yatabawa makadahu minanar Barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan akalnya siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka lo gelem ngaji kok Kadang-kadang mongru ngok ke radio tok Padahal sing jenenge radio ini ada tanpa wujud lo ada tanpa wujud itu jenenge antut Mila kau ngajini mongkaru radio bisa jadi gurune antut Kan ada lagune kaya Son sembore semiki Mas yokta udan jeroati, ati Hono ra ono wujute, wujudte Ento Ya malah selfie-selfie ya lo, alah, aaah. Muah, ayah, weh, nabrak apa bu? Sumpahmu medas, ku <yo> tenang. <gülüyor> Maga, mohon maaf, kejadian-kejadian orang salah menafsirkan ayat ini sering kali, pak. Kenapa? Karena gak punya guru. Ya guru nentot pimol, yang namanya nentot itu kan sifatnya apa? Fitnah. Seng nentot siapa? Seng mambu? Siapa? Kanton seperti itu. Kalau gurunya nentot, mondoknya di mana? Gak mungkin di pondok-pondok NU. NO. Pasti mondoknya dimana? di mana? Di almahadus salafiyah asilitiah. As Maka saya pesan, tetap cari guru yang baik. Kenapa? Karena al-ilmu bila bilasehinfasehu sayton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembah ne setan. Hati-hati. Kan guru sekarang banyak, Gus. Iya. Kan beda-beda. Iya. Karena guru itu punya kelebihan masing-masing kenapa karena guru kiai kiai kita itu merupakan ahli warisnya para nabi saya mau tanya nabi itu jumlahnya berapa 25 salah nabi itu jumlahnya 124.000 nabi jadi bisa jadi ada nabi jenenge paidi supay umpamane iso supay di iso lo iso wewong satu sepati kurai Karena Kiai itu ahli warisnya para Nabi, Nabi itu warisannya beda-beda. Ada Nabi kaya, maka juga ada Kiai kaya. Nabi kaya contohnya siapa? Sulaiman. Kiai kaya? Yusuf Mansur, kaya. Ada Nabi itu, suaranya bagus, siapa? Nabi Dawud. Ada Kiai, Habib, suaranya bagus, Habib Seh. Ada Nabi itu gagah, siapa? Nabi Musa. Begitu turun ada Habib, Gagah Habib Rizik, şangkemmi atos umpamane. Gagah Kan bedo-bedo <tuh> Warisane gitu loh Gagah Ada Kiai sabar Ah mohon maaf, ada Nabi sabar Contohnya siapa? Ayub Begitu turun Ada Kiai sabar Gusmos, Abah Lutfi Mbah Maimun Zuber Ini orang-orang sabar Ada Nabi itu cerdas siapa? Nabi Khidir turun ada caknon ada Guspaha ada nabi itu miskin kere siapa Nabi Isa begitu turun Ana Mbah kene umpa mane kere ada nabi ganteng siapa Yusuf ono Kyai gandeng siapa tak mirip mengolong jadi kia itu pasti beda-beda tapi ingat apapun ilmu tetap harus bersanatkan kepada guru kamu tahu nggak? di lokalisasi sarkem binaan saya itu itu ada sekitar 400-700 PSK hari ini itu kalau saya lama nggak mengunjungi mereka mereka itu demo ke pondok datang ke pondok saya Pak, kenapa sekarang tidak pernah datang ke lokalisasi lagi? Padahal saya pengen ngaji sama Gus Miftah. Coba. PSK saja punya kerinduan bertemu dengan kiai. Masa kita tidak? Padahal dikatakan an ila wajil alim fawa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Saya kalau ngaji sama PSK bilang begitu, memandang wajah kiai ibadah. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Apalagi soğaloni, Melayu abi. ini teko. Wow. Nah, Acara selanjutnya, icip-icip, kopi. Apakah yang terjadi? Sangit. Ketoyan guduk edang kesusuhi mah. Bismillah. Saya itu dimana-mana ngopi guys, sampai saya pernah ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya, kan bohong. Kopi itu guluak dibuka kopinya nggak ada luaknya Iklan itu yang jujur cuman satu sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya, iya. da'wah menyenangkan ala Rasulullah tidak memaksa tidak menghakimi maka kalau kita pengen banyak orang masuk islam sudah nggak usah memaksa siapapun agama islam itu agama yang toleran makanya di dalam nahdlatul ulama salah satu visi besar nahdlatul ulama itu apa? tasamuh islam yang moderat islam yang toleran yang bisa menghargai perbedaan berbeda boleh Yang tidak boleh itu adalah bercerai-berai. Maka Al-Qur'an mengatakan watasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berbeda boleh, tetapi jangan sampai bercerai-berai. Enggak mungkin semuanya sama. Justru Indonesia itu indah karena banyak perbedaan. Coba Anda lihat. Enggak usah ngomong soal agama dulu deh soal bahasa saja itu indah Indonesia maka Indonesia itu negara yang paling banyak bahasanya nggak usah ngomong yang jauh-jauh dulu satu pulau Jawa dari Banyuwangi sampai Jakarta itu bahasanya sudah beda-beda betul di Banyuwangi orang Jawa punya suku namanya Osing Oseng nyebrang Madura bahasanya beda lagi bahasa madura durmak bo abu orang madura itu apa-apa bisa yang kalah dia cuma satu berhitung makanya banyak orang madura nyalon polisi gagal karena berhitungnya nggak kayak kita orang bali berhitung satu dua tiga madura berhitung to satu wahasuen orang madura itu apa-apa menangan kalahnya cuma satu lomba tts kategi silang, kenapa? karena kolomnya pasti kurang hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom A -N -A -K, ANAK orang Madura, hubungan suami istri menghasilkan NAK, NAK indah bahasa Madura nyeblang lagi ketemu Bali, bahasanya sudah beda lagi ya kan, bahasa Bali itu gimana? <San> Ngenken Ngenken kenapa? Oh, Bu Bak dancuklu basam baliknya apa pak? <Sessizlik> apa apa apa? Nasleng Oleh kosa kata anyar aku. Apa? <Sessizlik> Sengmuni cangkem ya si jiwae Apa? Nasleng Nasleng Nasleng, Nasleng. <Sessizlik> kamar nyebrang lagi ketemu mana Surabaya bahasanya agak kasar jancok itu bukan miso jancok itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. lah dulu ketika tank-tank Belanda ini masuk kampung-kampung Surabaya orang Surabaya bengok-bengok untuk menghabarkan yang lain jancok, jancok, jancok itu bukan miso itu nama tokoh di Belanda mergawak murah pahamai seolah-olah kui miso Kau gusminta kalau ngomong jancok, fah se, karena saya tahu tak juet. Maka panjang pendeknya pas. Ngulon meneh, ketemu Solo Yogyo bahasannya halus koyo gulo. Aku gelas yang ngajari kasar, pakmu toh nes kelengi mulai kue like, tengah hari. Ayo nah, tak takon, di sini banyak orang Jawa saya mau tanya, anda sama suaminya bu kalau ngomong karo sing lanang, boso nopo mboten? boso ramungkin rupa rupa koyong ini oboso, boso awakmu kianneh, karo buju ini rap karo bakul bakso, boso pertanyaan saya karo buju ini boso, kok karo bakul bakso, boso ke awakmu diwene apa karo bakul bakso? pentol oh. apa pentolnya bujumu kurang gede indahnya indonesia ke barat lagi ketemu ke bumen Tegal, Cilacap, Purwokerto, Banyumasan. Omongane wis beda meneh. Blekotuk, blekotuk, Ada orang ngapak datang ke pondok saya ngundang pengajian pulang sambutan. Inyong kalawengi soan sowan Gus Miftah. Manjing daleme Gus Miftah ki anak gapura. Arane gapura sugeng teka. Aku mikir gapura sugeng teka opo? Ternyata gapura selamat datang selamat itu sugeng datang itu teka di Jogja itu ada monumen arane monumen Jogja balik maning apa meneh ya kun ternyata monumen Jogja kembali bahasa yang ngapaknya monumen Jogja balik maning Wah, bahasanya nyenangnya blokuduk blokuduk ngapa? kalau dulu pak tamir kita telpon rumah orang kok sibuk biasanya jawabannya pakai bahasa pandan inggris The number you calling is NG Please try again in a few minutes Kalo orang ngapak tidak Ditelepon sibuk Langsung dibalas dengan bahasa ngapak Nomor telepon yang sirat langka Telepon mending ya Oh ya ngapak Indah Indah Ke barat lagi ketemu apa? Sunda Bahsanya mis bintomeneh meneh, cicing hula gandeng Teh kucing mah diserondeng indah indonesia itu dan pasti berbeda kaditu kadunia tapi menduduk di nyanyak nesleng neng diri celeng alah ngambuk ngambuk dia omong nesleng mule kamu gak kuat dibully kamu jangan-jangan bocah ego senur gimana Saya enggak punya masalah apapun dengan siapapun termasuk dengan Gus Nur. Wis dungake wae muga-muga Gus Nur cangkemi ndang tobat ngono wae ta. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta bahasanya apa? Betawi. Lulu gua-gua. Bapak lu mertua gua. Wo. Ke barat lagi ketemu Banten, ke barat lagi ketemu Lampung nyagom ngang Ke barat lagi ketemu Semendau, orang-orang Palembang wong gitu galo. Kau barat lagi ketemu Pak Medan sudah mulai punya marga. Saya tahu marga kamu apa? Marga satwa umpamane begini. <tuh> ini Indonesia gitu loh. Maka kemudian apa? Karena ini berbeda-beda. Lumrah kalau kemudian kadang-kadang salah paham. Tapi ingat <tuh> harus tetap mengutamakan persatuan. Harus mengunukui. Jangan menang-menangan sendiri. Setuju? <tuh> Evet, anyway, ben Roto Adam Suasana ben ngey, ayo sulawatan di Mau sulawatan? Mau Semuanya bawa HP Bawa Flashnya bisa dihidupkan Lampunya dimatikan Minta lagu baru atau lagu lama? Lagu baru durung Dadi Ya, saya eja sulawatan Mohon izin Pak Amir? Aja Tolong lampunya dimatikan Laura yasuh mati, Tamirnya tak pateni itu bisa dimatikan gak itu apa di Bandung Matueh ya saya aja selawatan yuk tolong lampunya dimatikan aja dong biar sadu yang ini yang ini yang ini yang ini bisa nggak dimatikan kenapa Apa? Ya yes, nanti kalau nanti ngatur-ngatur hmm. ini. ini bisa nggak dimatikan? Ini loh di panggung ini loh. Itu dimatikan. Ayo, dicabut aja dulu nggak apa-apa. Mirmir. Ini ini belum mati ini. Belum itu belum itu matane urung ae Itu sebelah sana, sebelah sana matikan. Saya mau romantis malam ini dari Denpasar untuk Indonesia. Betul? <Gülüyor> ben mati. Gualang. Ini. <Gülüyor> yang sebelah sana, yang sebelah sana. Lah. Itu, oh hey, ini. Yang ini, yang ini. Yo, semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Yo. Salam Allah Nabi Muhammad. Ini malam apa ini? Sali wasalim da imanala mada sali wasalim da imanala wa al-ali wa al-asah al-iman wa kurang bantar sali wa salimda iman Allah Allah linda iman al-amada wal -ali. al ali wal saben malam Jumat ahli kubur muleh nang omang kang njaluk dunga wacan Quran jan sakalima La monora dikirimin Banjur Bali Bali nang kuburan manggutangan tetangi Ayo dikerakan semuanya Di salinda cek cek iman alama wal iman, wal ali wal, asahad, iman, wal kebaco temanan gerhana koe ora wirang podo mangan tinggalanku lemona bali balining alam Abakal taring donyaku sing hise ana sale salenda wal Allahü Vallahü Vallah Subhanallah. Salamu alaikum Muhammad. <Sessizim> Saya mau tanya, apakah orang Bali mencintai Indonesia? <Sessizim> apakah kita cinta dengan Pancasila? <Sessizim> Saya kemarin di teks sebuah akun Instagram katanya menyanyikan lagu Padamu negeri itu musrik. Padahal itu lagu yang mengajarkan kita untuk cinta Indonesia. Saya pengen, Orang Denpasar malam hari ini menyanyikan lagu Padamu Negeri dan dari yakinku teguh sebagai rasa cinta kita untuk Indo. Semuanya diangkat. Padamu Negeri, kami berjanji. Pad. Bye. Bye. İlgin kutak Hati iklasku Penuh Hakkan karuniamu Tanah air pusaka Indonesia Şükür aku sembahkan kehadiratmu Sekali lagi, Tuan. untuk Indonesia tercinta Dari yakin ku teguh Sallu ala nabi Muhammad Sallu Kawas kasele. Ya lampunya lagi. Ngon. Oh? Apa? Apanya? Lewekanmu wis kok ngopo Oh. Ayo, enemek. Anyway, aku tak kopi diye, bambaı hadruan kodarın fakeliyat konol. Ya, Aku pengin ruğokes worot cemprengmu. Yoo, kide. Kita... <San> Saya dikasitau pihak keamanan, macetnya sampai 10 kilo. Kita kasihan tambah sedikit lagi, insya Allah pengajian segera selesai. Tahu keadaan, kasihan lalu lintasnya. Insya Allah besok kita lanjutkan dalam waktu yang tidak lama lagi, Pak Takmir ya. Oh, lapangan, Bro. Pak <tuk> orang Bapak Ibu yang saya muliakan. Bentuk dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah nation state. Artinya apa negara kesatuan? Di mata Pancasila, semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya masing-masing, tanpa harus mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Betul? betul. Menurut Pancasila, semua suku agama dan ras yang ada di Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama. Betul? betul? Makanya saya berpesan, tolong jaga toleransi, saling hormat menghormati. Kita boleh berbeda, tapi jangan sampai tercerai berai. Betul? betul. Maka saya selalu punya prinsip, apa, bersatu kita teguh, bercerai rabi meneh kita tinggal di Bali kita punya banyak saudara-saudara kita yang beragama Hindu maka saya yakin toleransi yang paling indah di Indonesia insya Allah berangkat dari pulau Dewata dari Bali, amin saling menghormati antara satu dan yang lainnya betul Kita umat islam walaupun minoritas Bisa bangun Mejid Alhamdulillah Maka tentunya kita juga harus menghormati Siapapun yang ada di pulau Bali ini Termasuk kawan-kawan kita yang beragama Hindu Saya dari tadi siang pengajian Subhanallah banyak pecalang-pecalang Yang kemudian ngawal saya pengajian Inilah bentuk dari Bineka tunggal Ika Maka siapapun yang berani mengotak Ngatik Pancasila Berarti musuh kita bersama Betul? Betul. Karena inilah negara kesatuan Republik Indonesia Semuanya saya ajak berdiri, saya ajak solawat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan nanti itu doa oleh Pak Kiai. Salamallah Nabi Muhammad.